طيب ya, berikutnya dari tawabi kita membahas tawabi sekarang adalah al ma'tuuh al ma'tuuh huwa ismun ya'ti ba'da harfi atfin wa huruful adfi hiya al wawu summa al fa'u au am lakin hatta la ma'tuf ingat ya kita punya 3 poin di sini ada harful adfi Pembahasan kita di sini disebutkan judulnya kan al-ma'tuf. Anak kasih dasaran dulu. Dalam pembahasan ma'tuf atau Atof. itu ada tiga poin yang perlu diingat. Kalau contoh Ja'a aliun wa zaidun. Ali di sini namanya ma'tuf 'alai. Wau namanya harfu atfin. Zaidun itu namanya Ma'tufun Jadi bedakan istilahnya Ada ma'tuf alai Itu isim atau kata Yang terletak sebelum huruf atof Ada harfu atfin Ada huruf atof Itulah huruf atofnya itu sendiri Kemudian ada namanya ma'tuf Kalau dikatakan ma'tuf Berarti kata yang terletak Setelah huruf atof di sini judulnya dibuat adalah al-ma'tufu. Ya, atau ya al-ma'tufu. Berarti kita harus tergambarkan pembahasan yang ingin kita bahas adalah isim yang terletak, atau kata yang terletak setelah huruf ataf. Ya, kata yang terletak setelah huruf ataf. Karena ada ma'tuf alai, ada harfu atfin, ada ma'tufun. Tiga-tiganya ini berbeda. Jangan dikatakan mana maktufnya, oh wow salah. Atau mana maktuf alihnya zaidun juga salah kalau seperti itu. Maktuf alai kata yang terletak sebelum, sebelum huruf ataf. Maktuf kata yang terletak setelah huruf ataf. Di sini beliau memberikan judul ya. Tapi kalau dalam kitab mausuah beliau Beliau memberikan judul Al-Atufu. Bukan Al-Ma'tufu. Al-Ma'tufu. Huwa ismun ya'ti ba'da harfi atfin. Ma'tuf. Itu adalah isim yang datang setelah huruf Atuf. Jelas seperti yang anda contohkan ya. Zaidun itu terletak setelah waw. Yang namanya Ma'tuf Ma itu adalah isim yang terletak setelah huruf Atuf wa huruful atfi dan huruf-huruf ataf itu dapat berbentuk waw, kemudian summa, kemudian fa, kemudian au, am, bal, lakin, hatta dan la Di sini kan dikatakan Al-Ma'tufu Huwa ismun ya'ti ba'da harfi atfin Ma'tuf itu adalah isim yang terletak setelah huruf atof Ditambahi Dan mengikuti hukum yang terletak sebelum huruf atof ya, Di situ ada yang penyempurnaan yang bagus Dan dia mengikuti hukum i'rob Kata yang terletak sebelum huruf ataf, ya. Dan maktof ini mengikuti hukum ikrob kata yang terletak sebelum huruf ataf. Apa namanya maktof aleinya? <tuh> Kalau maktof aleinya rofa, bacanya aliun. Maka Zaidun juga dibaca rafa, Zaidun bacanya. Karena ma'tuf itu mengambil hukum ma'tuf 'alaih hukum i'rab. Ma'tuf 'alaih rafa, dia rafa. Kalau misalkan kita buat contoh, di situ dibaca 'Aliyan, maka setelah huruf 'athaf yaitu ma'tufnya dibaca Zaidan. Kalau kita buat contoh di situ dibaca 'Aliyin, maka ma'tufnya ini dibaca Zaidin. Itu hukumnya ya. Maktof adalah isim yang terletak setelah huruf atof dan dia mengambil hukum ikraf sebelum huruf atof. Ya, mengambil hukum ikraf kata yang terletak sebelum huruf atof itu sendiri. Sekarang, huruf Atof yang pertama dan ini yang paling masyur ya. Kebanyakannya di buku-buku Nahu ketika menyebut huruf Atof, mereka akan menyebutkan huruf ini. Yaitu Al-Wawu. Ya, selalu dibuka huruf Atof itu dengan huruf Wawu. Apa Wawu harfu Adfin yufidu ma'tufi wal ma'tufi alaih? hukmin wahidin huruf atof waw itu memberikan faedah ishtiraku ishtirakal ma'tufi yaitu berserikatnya ma'tuf dan ma'tuf alai dalam satu hukum jadi antara ma'tuf yaitu Kata yang terletak setelah huruf ataf dan maktuf alai kata yang terletak setelah eh sebelum huruf ataf itu berserikat dalam satu hukum. Hukum di sini adalah hukum perbuatan ya. Seperti kalau contoh di papan tulis itu ja aliun wazaidun. Berarti antara zaid dan antara ali, antara maftuf dan maftuf alai itu berserikat dalam satu hukum, yaitu apa? Hukum jaa'. Paham? Berserikat dalam satu hukum. Hukum di sini maksudnya adalah perbuatan yang terjadi dalam sebuah kalimat. Kalau di kitab kita ini, jaa'at at-thalib manadhu jaa tariqun wa ibraahimu telah datang Tariq dan Ibrahim berarti antara Ibrahim dan Tariq bersekutu dalam hukum jaa Tapi ingat walaa wala ala tartib namun dia tidak menunjukkan harus tartib harus berurutan. Enggak. Ya. Bahkan kalau dalam kitab yang lain disebutkan limut lakil jam'i untuk penggabungan secara mutlak. Artinya di sini kalian enggak boleh mengatakan, "Oh, berarti yang datang itu adalah Tariq dulu baru Ibrahim." Enggak. Ya, kalau memakai wawu Berarti datangnya mereka itu bersamaan. Misalkan, anak kasih contoh. Torik sama Ibrahim sama-sama dari rumahnya. gitu Menuju ke masjid. Sama-sama keluar dari rumah. Jalannya beriringan. Sama-sama sampai di masjid berdua. Ini nanti kalau kalian ingin mengungkapkan. Pakai waw. Jaa torikun wa Ibrahimu. Ibrahim, Torik dan Ibrahim itu telah datang. Tapi kalau memakai wawu, kita dengar berarti kita gambarkan datangnya ini bersamaan langsung. Tidak ada yang tertib, tidak ada yang berurutan di sini. Artinya enggak boleh kalian katakan Ibrahim dulu baru Torik atau Torik dulu baru Ibrahim. Enggak. Tapi bersamaan di situ. Tidak ada yang bisa dipastikan siapa yang dahulu datang. Tentang? Makanya dikatakan wala yadullu ala tartib. Jangan digambarkan nanti waw ini menunjukkan makna tartib. Kalau kan urutannya kan ja'a torikun wa ibrahimu. Jangan digambarkan yang dulu datang adalah torik. Kemudian ibrahim, enggak, enggak boleh. Jadi bagaimana maksudnya? Baga maksudnya adalah mereka terjadinya, hukum itu terjadinya dalam satu waktu. Di situ Torik datang, di situ juga Ibrahim datang. Bukan juga Ibrahim yang lebih dahulu, kemudian Torik. Ya, itu fungsinya wau wow. untuk menggabungkan maktuf dan maktuf alai dalam satu hukum dan digabungkan dalam satu hukum tersebut tanpa ada tartip di dalamnya. Tartib ini maksudnya tidak bukan tidak, tidak menunjukkan makna berurutan. Kalau dalam tulisannya kan Torik dulu baru Ibrahim, Tapi dalam hukumnya kalian nggak boleh mengatakan berarti yang datang Torik dulu baru Ibrahim nggak boleh. Kenapa seperti itu? Karena kalian ketika mengungkapkan perkataan ini menggunakan wau, maka orang yang fahm tentang koedah huruf ataf, ketika ada seseorang mengatakan Jah atau Rikunwa Ibrahimu. Kalau dia faham kuaidah huruf ataf, dia akan tahu bahwasanya antara Ibrahim dan Torik kedatangannya itu bersamaan langsung. Semuanya tergabung. Ibrahim begitu datang, di situ juga ada Torik. Ketika Torik datang, di situ juga ada Ibrahim. Limut Laki Jam'i. Itu kuaidahnya ya, untuk penggabungan secara mutlak. Artinya hukum itu terjadi di satu waktu. Difahami ini. as yang kedua. Yufi, e, summa ya. Summa. Yufidu at tartib wat wa-t-tarohi. summa dia memberikan faedah at tartib yaitu berurutan wa tarahi bersamaan adanya selang waktu ai wujudu zamanin tawilin bainal ma'tufi wal ma'tufi alayhi yaitu maksudnya ai ai tafsiriyah di sini yaitu adanya waktu yang panjang yang memisahkan antara ma'tuf dan ma'tuf 'alaih dalam sebuah hukum. Contohnya apa di sini? Ja'a at-thalibu summa al-ustadzu. Apa hukumnya di sini? Hukumnya adalah ja'a. Ah, nah, di sini antara thalib kemudian ustad itu yang berhukumnya adalah berurutan. Berarti karena yang disebutkan yang pertama adalah thalib, berarti yang pertama datang adalah Tolipnya urutan kedua yang datang itu adalah ust, ustadz. Namun karena memakai summa, jarak kedatangan antara tolip dan ustadz itu ada selang waktu yang cukup panjang. Ada waktu yang memisah gitu, waktu panjang yang memisah antara kedatangan keduanya. Ya, muridnya datang jam tujuh. Ustadznya datang jam 8 misalkan. Itu nanti kalau kita rangkai. Ja'a at-taulibu summa al-ustadhu. Makanya dalam ayat tafsirnya lihat. Wujudu zamanin towilin. Adanya waktu yang panjang. Kalau terjemahan ana ya. Yang memisahkan antara ma'tuf dan ma'tuf alai dalam sebuah hukum. Jadi ada waktu yang panjang yang memisah antara ma'tuf dan ma'tuf alai, antara talib dan al-ustadz. Itu ada waktu yang panjang yang memisahkan dalam hukum ja'ah. Hukumnya kan ja'ah di sini. Kalau tadi wau tidak ada pemisahnya, langsung bersamaan. Datang Tariq, datang juga Ibrahim di situ. Nah, tapi enggak boleh dikatakan Ibrahim lebih dahulu atau Tariq lebih dahulu enggak boleh. Tapi kalau summa ketika kalian mengatakan jaa at-thalibu summa al-ustadzu, maka yang pasti pertama datang adalah thalib. Kalau so, kamu tahu thalib yang pertama datang karena ketika diungkapkan menggunakan summa. Summa sedangkan summa itu menunjukkan makna tartib di dalamnya. Tartlib itu adalah berurutan waktu kejadiannya. Kemudian ma'at-tarohi adanya selang waktu di antara keduanya. Antara ma'at-tuf alaih dan maat itu ada selang waktu yang memisahkan mereka terjadi di dalam sebuah hukum. Itu fungsinya summa. Kemudian alfa u Kemudian fa fa ini memberikan faedah at-tartib was-sur'ah berarti kalau kalian sebutkan dengan menggunakan huruf atau fa, berarti menunjukkan yang pertama terjadi itu pasti maktuf alai, kemudian maktufnya, itu pasti tapi kalau kalian memakai waw, itu gak tahu kita bisa jadi maktufnya dulu baru maktuf alai, atau maktuf alai baru maktuf, tapi yang jelasnya bersamaan kalau pakai waw tapi kalau memakai fa itu sudah pasti bermakna tertib. Artinya ma'tuf alai dulu terjadi, kemudian ma'tufnya pun ikut terjadi. Itu namanya tertib ya, berurutan. Makanya sudah anak katakan bahasa Indonesia ini banyak diambil dari bahasa Arab. Kalau kita bahasa tertib ini dalam bahasa Indonesia kita disebut tertib. Kamu yang tertib ya, maksudnya kamu yang berurutan, berurutan. Kalau mau masuk harus tertib. Itu diambil dari kata tartib. Ya, diambil dari kata tartib. Was surah. Dia tartib, tapi surah. Kejadiannya itu segera terjadi. Tidak ada, paling pun ada yang memisahkan. Sedikit sekali waktunya. Ya, surah itu terjadi langsung. gitu Dengan cepat. Saruah itu kan cepat. Ya, jadi antara maktuf Eh, ma'atuf alai, kemudian ma'atuf. Kejadiannya itu dalam sebuah hukum itu sebentar sekali pemisahnya. Begitu ma'atuf alai ada, selang sedikit saja ma'atuf pun masuk. Kita lihat contohnya dulu. Ja'a at-talibu fal-ustadhu. Telah datang seorang talib, kemudian ustad. Tapi lihat ya, diungkapkan fal-ustadhu. Maka kalau kalian ada mendengarkan orang yang ngomong menggunakan huruf atau fa. Maka yang perlu kalian ambil kesimpulan. Pasti urutannya adalah tolip dulu baru ustadz. Sudah pasti itu yang datang itu tolip dulu itu pasti. Karena kan sifatnya fa ini harus menunjukkan berurut. Cuman antara tolip dan antara ustadz. Waktu kedatangannya itu. Dikit sekali ada pemisahnya. Atau bahkan langsung bersambung. Begitu tolip masuk, guru masuk. Ya. Tolip masuk. Kemudian langsung disusul oleh guru juga masuk. Surah. Seketika langsung gitu bersambungnya. Seperti contoh, kata beliau di sini Famaji ul-ustazi ja'a ba'da maji'i tolibi syari'an maka kedatangan Ustadz itu setelah kedatangannya Tolib karena namanya berurutan kan tertib. namun sifatnya Sari'an segera begitu Tolib datang, Guru datang paham ini? kalaupun dipisah dengan waktu hanya beberapa detik saja ya. begitu Tolib masuk ke masjid Selang 20 detik atau 30 detik guru pun masuk. Jadi bersambung langsung. Sangat cepat. Tidak boleh dipisah dengan tarohi. Tarohi itu ada waktu yang lama yang memisahkan. Kalau menggunakan fa langsung terjadi. Ya Berserikat. Antara tolip dan ustad itu berserikat dalam satu hukum. Namun terjadinya secepat mungkin. Ini huruf fa. Ada pertanyaannya. Sekarang kita selesaikan tutup dulu tadi masalah na, eh, atofnya ya. Ini ana lupa ada, suatu, ada sebuah kaidah tentang na'at. Dan kaidah ini ini sering dijumpai nanti ketika praktek baca, makanya ana sebutkan kaidahnya. Tambahkan dulu yang masalah 'at na tadi. Na'at terletak setelah imma atau terletak setelah la. Ya. Yeah naat terletak setelah imma atau terletak setelah la ini seperti di Al-Qur'an ya dikatakan wazil miyahmum la baridi wa la karim la baridin karim di situ terulang contohnya di situ naat tetapi dengan syarat Wajib mengulangi ima atau la tersebut. Jadi datang dua kali. Kalau la, la-nya dua kali. Kalau ima, imanya dua kali. Nah konteks seperti itu nanti. Kalau kalian jumpai, itu adalah susunan na'at. Paham? Na'at terletak setelah ima atau terletak setelah la. Tapi syaratnya, imma atau la harus diulang dua kali. <tuh> Seperti marortubirojulin, la goniin wala fakirin. Saya berpapasan dengan seorang laki-laki. Yang dia itu bukanlah laki-laki yang kaya dan juga bukan laki-laki yang fakir. Rojulin itu manutnya goniin sebagai naatnya. Wala fakirin juga sebagai naatnya. Ya. La ganiyyin wa la faqirin. Ganiyyin di sini sebagai naat, adapun wa la nya nanti wawnya di situ waw atofnya, huruf atof yang berlaku di situ hukum atof. Kemudian ishtaraytu qolaman imma hasanan wa imma rodian. Saya membeli sebuah pulpen. Bisa jadi pulpen yang saya beli itu bagus ataupun juga jelek buruk. Atau maknanya rodian nanti dilihat di kamus. Cuman semisal itu yang ana orang. Nah, di sini ingat, imma hasanan, hasanan ini itu sebagai naat dari kolaman Adapun wa imma rodian, di situ ada sudah ada perantara huruf atof waw gitu. Tapi, imma hasanan Hasanan ini Kalau mau terletak sebagai na'at setelah imma Imanya harus diulang dua kali Imma hasanan wa imma Ulang dua kali ya Maka hasanan itu sebagai na'at Bagaimana maksudnya? Ini Koedah ini itu insyaallah sering didapati nanti ketika praktek ya dan ingat dia jangan kalian terpengaruh dengan la atau dengan imannya gitu karena kan seolah-olah imak ini menjadi perantara untuk la eh, untuk hasanan dan kolaman seolah-olah dia kayak jadi huruf ataf sedangkan huruf ataf tidak ada yang seperti itu ham kau edahnya boleh naat itu terjadi kalau terletak setelah imma atau la. Syaratnya imma atau la harus diulang dua kali. Sampai sini difahami. Ada pertanyaannya? Kalau difahami, PR-nya buat naat yang berbentuk isim jamid yang telah anda sebutkan tadi. Selain dari tiga yang semalam ya. Buat setiap satu contoh, dua bentuk. Awas salah meletakkan bentuknya, harus seimbang. Kalau dia isim mausul, berarti kata setelahnya itu harus seimbang. Dari sisi bilangan dan dari sisi jenis. Dan ingat ya isi mausul itu wajib memiliki sila mausul dan tentunya kalian sudah tahu apa hukum yang berlaku untuk sila mausul nanti. Taufiq Subhanakallahumma Rabbanahu bihamdiik. Ashhadu allahilahillah antas taqbiru kawatubu ilai.